Sehingga di dunia Kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu Karena kalau orang Jawa bawanya ketemu ya makan-makan, guyon-guyon Aku tidak keterusan, rasdemur buswargo <gokoh> Makanya nak, saya pastikan Pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin, biar aja, biar jatahnya masih Jadi ini bukan bukan karena saya bakil, biar jatahnya masih ya, <tik> ya. Jadi itu ilmunya Kiai al fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin surah al khairil muhtadi alladheena anad napa niatike teuwe muadzin jabal niku bina nu'min saatan tetes muadzin jabal teng riwayat bukhari sering dawuh ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng tetes ngaji, tetes ngaten ini termasuk nambahin apa? iman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin wassalatu wassalamu ala shuraafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wassalamu ala asma'in para kiai, para ulama. Para teman-teman yang hadir di sini yang saya hormati, di sini ada Kiai Haji Masduki, ada Bapak Yusuf Mansur, ada Kiai yang Bupati juga, Bapak Hafid, yang saya hormati, eh, Direktur PKN Stan, juga Ketua Penasihat Aliman Dr. Dawud Arifkan, yang saya hormati teman-teman. Eh, karena dari awal Ini ngaji untuk seneng ya, untuk farha Farha itu seneng, enggak tahu saya bacanya Farhatul Aydin wa Pak izin ya, Pak Ketua, Pak Tama e, Saya cerita sedikit Tentang seneng ya, Al-Farah e, Dalam Islam seneng itu sudah Ibadah, jadi diantara Ibadah terbaik manusia itu seneng Jadi Kalau analoginya kita dikasih Rumah teman atau mertua atau guru atau siapa saja hal paling menjengkelkan itu ya sudah dapat gratisan bruto bruto itu geremeng. Nah <laughs> ini kita sudah pakai buminya allah itu gratis pakai airnya ya gratis pakai oksigen ya gratis kok masih bruto itu sudah jadi hamba yang nggak bener. Ya. Jadi bayangkan kalau kita pakai oksigen bayar pakai buminya bayar pakai airnya bayar semua kayaknya kita nggak mampu.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 Karena beliau seorang raja tentu terduga lah atau ya umumnya atau gimana istilahnya Itu ya rata-rata ya agak seenaknya namanya raja namanya penguasa Ini dalam pikiran ustadz itu tidak mesti dalam fakta Kemudian si ustadz itu matur ya amiral mu'minin Ini nasihun lakfamushaddidun alaika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 Nah kira-kira itulah yang membentuk ki-ki alim di NO, di beberapa pesantren maupun orang-orang alim di luar NO. Asal apa ya ngajinya dan bacanya seperti kita, pasti seperti itu, karena cara berpikir tadi sudah. Jadi akhirnya si ustaz tadi keluar dan minta maaf anta alamu minni. Ternyata engkau lebih alim ketimbang saya. Jadi kalimat fa di alika, saya akan keras cara memberi nasihat. Itu yang diket, yang dipotong, yang dibatalkan Atau yang diralat oleh Khalifat Harun ar rasyid Yaitu Dikatakan Inna Allah Ta'ala ar man huwa khairun minka Ila man huwa syarrun minni Yaitu Allah mengutus orang yang lebih baik Ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa Ke orang yang lebih jelek ketimbang saya, yaitu Fir'aun Itu pun harus Faqu wa la'lahu Cara berdakwah harus dengan Kata-kata yang halus, yang lembut Yang indah Dan dengan kata-kata itu diharapkan Semoga yang didakwai menjadi ingat Sehingga dengan Kemampuan ilmiah seperti ini Menjadi pegangan bersama Bahwa kita Kita sebagai da'i atau sebagai tetangga Atau sebagai sama-sama warga Indonesia Bawaan kita memang harus Fakulalahu kawalallayina La'allahu yata'atakaru awyaksa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 Allah Ta'ala itu pengelola angin angin itu kekuatannya dahsyat, sehingga Nabi Sulaiman dikasih kekuatan angin dan bisa terbang kemana-mana kemudian sekarang jadi teknologi yang banyak memanfaatkan angin mulai rem, mulai apa saja sehingga dari cerita saya ini kemudian terus kiai-kiai itu membentuk dakwah termasuk di ekonomi dengan cara yang rileks nah cara rileks itu satu tentu dimulai dengan ilmu Misalnya begini saya beri contoh, ketika ada orang melafatkan kalimat La ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, kemudian kalimat ini mungkin kalau orang NU baca itu rutin ya, karena kiainya kelamaan ya yang ikut sambil tidur ya, kalau tahlil itu disebut kiai tertentu itu mesti yang belakang waswiy itu kalau kiai itu itu lama itu, itu. nah kiainya juga karena jadi lakon ya, kan lebih semangat karena pegang mic, biasanya gitu di NO itu, kalau khotip mesti semangat karena yang pegang mic, yang dengerin mesti ngantuk karena monoton gitu. karena yang mendengarin sudah tahu, pasti nyuruh baik meninggalkan yang jelek, jadi ilmunya sudah disimpulkan dulu setiap yang tidur di masjid mesti tak tanya kenapa tidur, ilmunya ada, -ada perkembangan jadi nyuruh yang baik, meninggalkan yang jelek tapi kalau ilmunya gak ada perubahan kan dengar semua pasti, nyuruh yang jelek, meninggalkan yang baik Karena watak manusia itu agak-agak suka fitnah, itu suka geger <laughs> Tapi kalau monoton itu mesti mesti enggak itu Tapi yang menjadi pegangan kita Saya ulang lagi, itu ilmu dulu, saya ulang lagi itu ilmu dulu Saya berkali-kali menyontohkan Kalau ada orang kafir, orang yang tidak berjadat 70 tahun Kemudian dia berjadat sekali saja di akhir hayatnya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 sehingga ilah ilwah itu lebih dianalisis, cara lafat ini, pelafatannya ada sanatnya enggak ya terus cara melafatkan bareng-bareng seperti itu ada tumpengan ini bitah enggak ya jadi pertanyaannya sudah tidak tentang keramatnya atau sakralnya atau fadilannya ilah ilwah tapi sudah macam-macam, kiri dan cara seperti ini ada hadisnya enggak, legal enggak, terus ada sanatnya enggak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 ketemu bupati itu sialnya kiai kan mesti pikirannya orang bupati ini nyangoni kiai ini disangoni itu, itu terus kayak kita fakir miskin itu jadi makanya saya itu belum pernah datang tapi alhamdulillah karena beliau berambisi menjadi wakil ulumaro majak tunabah ulama terus <laughs> jadi datang tapi sangat ambisius ingin mengalahkan ulama karena dia kalau datang statusnya lebih tinggi, tinggi. ya tidak apa, apa ini tawaduk tapi niatnya agak begitu tawaduk <laughs> jadi datang makanya saya kemarin Yusuf Mansur pas datang Pak Ustaz Yusuf Mansur saya datang harus sekali saja kalau kedua kali ribet karena kalau beliau datang dia punya status tawaduk lama-lama yang didatangi jadi takabur saya jadi yang ahli neraka dia ahli surga saya kan rugi dong Hanya rugi itu kehilangan teh kehilangan kopi dia beliau berstatus tawaduk saya berstatus takabur kan repot makanya saya berharap jangan datang lagi karena jadi repot itu jadi Jadi, Pak Padahal saya kalau disuruh datang ke Jakarta kayaknya ya berat Selain sibuk juga takut ganggu saya. Jadi saya sering ke Jakarta, tapi ya tapi ya tadi jarang ya. Biasanya ngajarkan waktu hanya pas saja, tidak kurang tidak lebih. Biasanya ngajar di pondoknya Pak Kures itu di Beitul Quran. Ya. Hanya ngajar santri-santri itu. Nah, jadi pemahaman Quran dulu itu kata Imam Ghezali.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 sehingga yang diharapkan dari pembacaan Quran itu memang kita sebagai ahli baca, ahli mu'tabir ya, ahli yang ngambil pelajaran bukan tukang apa? cerita. Sehingga dulu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika membuka betul Maqdis atau betul Muqaddas dan diajak syukuran, pesta-pesta makan itu. Beliau beliau enggak mau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 E, seperti ini pun nanti ada hisapnya. Walatus alunayu ma'idin anin naim. Jadi acara makan-makan gini itu nanti ada hisapnya. nabi nangis. Akhirnya sahabat nggak jadiin rusin makan. Jadi ketakutan orang dulu sama. Ketika Syaikhul si Omar dijak pesta, ketika memenangkan betul Maqdis itu. Inna ta'ala ayyara Allah itu mengkritik sebuah komunitas kaum. Karna pa'ad habtum ta'ibatikum fi hayatikum ud dunya wa'stam biha' Kamu adalah orang-orang yang jatah nikmat kamu sudah kamu habiskan di dunia Ad itu kalian habiskan jatah kenikmatan kamu di dunia Wa'stam ta'atum biha' kamu di dunia sudah berpuas-puas Maka jatah anda sekarang di akhirat habis Sehingga Sayyidina Umar enggak mau pesta-pesta karena takut jatah nikmatnya habis Kata beliau terus, astab ki akan saya sisakan sisi-sisi kebaikan saya supaya ndak habis corong jawa itu juga dintek biar jatahnya masih sehingga di dunia kiai itu ya meskipun saya akrab bupati, akrab mungkin wakil gubernur saya itu ya jarang ketemu karena kalau orang jawa bawanya ketemu ya makan-makan, guyon kuyon itu tidak keterusan, ras demut bus warga <laughs> makanya nak, saya pastikan pak Yusuf Mansur kesini tidak akan saya jamin biar aja, biar jatahnya masih <laughs>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 Apa, Indonesia menjadi damai, menjadi baik itu bukan karena kita baik-baik banget, ya tidak mungkin kita tidak nabi. Tapi karena sudah sibuk dengan memikirkan kesalahan diri sendiri, sehingga misalnya kita baca Quran, Robbanaululamnaanfusana, lalu kita langsung ingat betapa hubungan kita dengan Allah itu harus ekor dulu, merasa dolim dulu, merasa salah dulu. Nah kalau semua orang merasa salah di depan Allah itu mesti bawaannya nggak mudah menyalahkan orang lain karena kita bilang Robbanaululamna. Anfusana Nah itulah ilmu-ilmu yang mungkin Banyak pembaca Quran tapi hanya baca Atau kalau baca ini Tok disebut al haqi Ahli cerita Yang dibutuhkan itu al Pembaca kemudian mu'tabir Kemudian mau beri Seperti yang dilakukan tadi Harun ar tadi Inna wa ta'ala ar-salaman huwa khairun minka Ila man huwa syarrun minni Wa ma'adhalika yakul wahu ta'ala Faqula lahu ka'lal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 sama Firaun. Apakah kamu mau sanasehati? Fakul hal ila antazakka. Halaka itu pilihan, hal itu istifham. Laka itu otoritatif. Jadi betapa santonya kalimat itu, fakul halaka antazakka. Jadi kalau dimaknani model Pak Hafid, model saya ngaji di Sarang itu halaka onato itu kedua bagi kamu, berak bagi Anda, apakah Anda berhak lo mendapat nasihat supaya kamu Anda jadi orang yang lebih baik. Halla ta ila Jadi tidak kalimat perintah, tapi kalimat pilihan. Apa engkau mau saya beri nasihat? Wahdhiaka ila Dan saya beritahu kamu tentang Tuhan dan kemudian kamu menjadi orang yang baik, fataxya. Orang punya khasyah, punya. Jadi kayak apa kalimatnya itu? nopo jenengan dengan Itu kalau orang Jogja, orang-orang daerah-daerah yang berada. Nyuguhi tamu itu kan, ayo makan-makan. Itu kan kayak kayak tamunya itu kelaparan. Masa Pak Isu Mansur kelaparan? ndak mungkin kan? Masa Ustaz terkenal kelaparan kan? Enggak mungkin. Monggo, nopo jenikan ngeresakno. Karena bisa saja tamunya itu enggak kereso. Mungkin karena darah tinggi, mungkin karena takut dianggap fakir miskin. Macam-macam kan orang enggak. Itu kalimatnya itu. hal ilaha antaseka. Kayak apa indahnya dakwah. itu ada kata laka laka itu, terserah jenengan, mau tak? Wah dia Nah, itu yang disebut membaca kuntaqori an anda benar-benar membaca Quran bukan sekadar pencerita. Nah kemudian ini yang terakhir saya juga baru sebenarnya saya itu enggak enggak pernah bilang sanggup itu tapi pak Ustadz Zakaria itu GR terus. Sampai tadi pagi itu saya belum tahu kalau ada acara ini. Ya, karena saya kiai jadi kalau kiai itu kan ingatnya sama Allah saja. Kalau sama manusia tuh rontok-rontok lali gitu. Itu bukan bukan memaksa ya memang, ya memang lupa. Sejauh mana sih pentingnya manusia kan enggak penting. coro ilmu tasawuf itu. Tapi karena ini titipan Rasulullah SAW terus menjadi penting kan. Dititipi umat gak jenengan itu yang sudah ngaji ngatur kiai ribet itu.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 ini tidak nyindir loh, memang marah betul kalau dibat-bat seperti ini, tapi ini biar jadi ilmu masif, ilmu yang general saya ulang lagi ya anda jadi dokter, tahu pasien anda ini penyakit jantung kronis atau sudah fatal lah sudah. terus orang itu bilang, Pak Yayi itu Pak dokter, tolong obati kulit saya, sebenarnya ada jerawatan kamu bilang ini orang aneh itu aneh kan? nah, Kyai juga gitu saya sering itu ada orang mau haji gus doain saya jadi haji mabruri pernah belajar haji pak, dereng mungkin enggak orang belum belajar nyupir terus kemudian minta didoain terus saya mau nyupir doain selamat mau nyupir saja enggak bisa kok minta doa selamat, harusnya orang kan belajar dulu baru minta doa tapi kali ini Aliman bener, ngajaknya akidah dulu ahli sunnah nah itu bener, karena akidah itu hal yang prinsip harus, kalau kebetulan enggak bener taro visi betul, <gurit> untungnya kok temanya bener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 cerita kiamat dasar tapi gak ada tanggalnya gak ada tahunnya, harusnya ada dong biar kita bisa persiapan sehingga Nabi disomasi, di tengah-tengah khutbah itu Ya Rasulullah Matasaah karena ini orang budui Nabi gak dengerin, majulang ulang lagi Matasaah Ya Rasulullah ketika Nabi mengabaikan itu ada dua kelompok sahabat yang satu bilang Lam Yasmak, Nabi gak dengar sehingga mengabaikan. yang kedua bilang Sami'a wa kariha Nabi sebenarnya mendengar tapi tidak berkenan tapi diulang lagi ketiganya Ya Rasulullah Matasa'ah akhirnya Nabi jawab mau gak mau karena kalau enggak ya namanya orang budwi ngomong terus Nabi balik tanya ya karena cara berpikir dia kalau kiamat itu jelas kapannya kan bisa persiapan itu. paling enggak pas mau kiamat terus pas ngaji Qur'an kan bisa persiapan akhirnya Nabi balik tanya Ma'atad talaha kalau kamu berani tanya kiamat lalu persiapan kamu apa? Ya tersorang itu bilang masur itu rasulatin saya sebenarnya tidak punya persiapan ya rasulullah cuma persiapan banyak puasa ya tidak banyak solat tidak tapi saya mencintai engkau masur itu jadi hadis paling legenda tidak almaru maaman sebagian disebut anta maaman akhabat ini kata semua sahabat yang di masjid si bedu ini orang paling dibenci sahabat. karena mengganggu nabi saat khutbah tapi akhirnya ini menjadi orang paling dicintai sahabat karena barokahnya itu hadis itu keluar secara terbuka almaruma aman ahbab Sebagai diwat yukhsarul maruma aman ahbab nanti orang akan suan sama Allah bersama orang yang mereka cintai itu sahabat-sahabat fama farikhu islam farahhum hadis mereka enggak pernah senang setelah masuk Islam seseneng hadis ini karena kita enggak perlu soleh-soleh banget cukup nyintai orang apa Soleh gitu makanya saya sekali bilang itu ya kadang-kadang saya jadi orang alim itu ya rugi ruginya tadi misalnya untuk menjadi orang alim kan ada quran, ngaji bukhori, muslim, ikhya ternyata pengumuman kedua orang gak bisa apa-apa gelombang kedua para pecinta itu kan repot jadi kita yang jadi orang alim susahnya bukan main ternyata disaingi pengumuman kedua dan para pecintanya itu kan maksudnya ketemu orang-orang nggak -orang jelas tadi itu. Nah, itu ya termasuk farah. Farah dalam Islam, farhatul apa hmm. aidin. Jadi seneng itu di Islam itu ibadah. Ya qul bi wa fi rahmati fa bi fal seneng itu diperintahkan Allah Saya itu sering di kamar kadang itu nyun sawu kayak gatelan gitu, apa itu. Ya agak kukur-kukur terus merengut saja malu. Malu saya itu dilihat Allah kok kayak agak ridho itu malu.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 kalau kamu tidak bisa membalas jasanya orang yang ngasih minimal kamu senyum lihat minimal kamu kelihatan seneng makanya seneng itu sudah ibadah dan sekarang orang untuk seneng aja susah karena bawaannya nuntut orang lain supaya kayak keinginan dia bawaannya nuntut, ya ribet kalau gitu ya ribet makanya saya bilang al-ilmu yurisul ahwal ilmu itu diperkuat, nanti yurisul ahwal ilmu itu akan membentuk anda Dulu beberapa raja itu ya aku mau luhur karena jadi raja punya apa saja, tapi punya penasehat ulama. Itu ya nasihat itu sederhana. Ada seorang raja tanya ke kiai, gimana dengan semua kerajaan saya? Wah, padahal dia punya apa saja, jenengan miskin sekali itu kerajaan seluas ini, kok bisa ya? Terus ditanya sama si ulama tadi, ande kan anda di padang pasir, kemudian.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 makanya saya termasuk Kiai yang selalu mendorong pentingnya ilmu bahkan kata Subhan As-Sawri saking pentingnya ilmu ada kata fa'lam anahu la ilah iluh kata faalam dan saking pentingnya ilmu itu setiap nabi itu status permahnenya itu hanya satu mengajar Rabbana wab asfihim rasulam minhunya su'alihim ayatik membacakan ayat-ayat Allah sampai wayu'allimuhumul kitab mengajarkan kitab wal hikmah. Bahkan Allah sendiri wasfadzatahul aliah bi annahu almuallim. Yaitu Allah ngedikan Ar-Rahmanu allamal Qur'an. Jadi betapa hebatnya pengajar Allah sendiri mensifati dirinya itu Ar-Rahmanu allamal Qur'an. Allah itu Maha Rahman yang mengajarkan Qur'an. Di surat Iqra juga disebutkan Iqra wa rabbukal akram allazi allama bil kalam. Jadi Allah mensifati dirinya sebagai pengajar. Kayak apa pentingnya mengajar, karena al-ilmu yurisul ahwal, ilmu ini melahirkan satu sikap Pernah ada orang hartanya itu habis karena mengobati ibunya Terus datang ke saya, dia sumpek karena hartanya habis mengobati ibunya Terus dia bilang, gue saya ini sekarang sudah miskin karena ibu saya sakit dan harta saya habis untuk mengobati ibu saya tak Guyon ini sama saya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 Jadi dulu Saida Aisyah itu pernah menyimpan e, sepotong daging kambing disimpan untuk dimakan beliau karena beliau mau mau iftor ya mau buka atau apa singkat cerita karena bawaan keluarga Nabi itu sakoh ada orang minta dikasihkan suatu saat akhirnya kan habis terus Nabi tanya e, yang daging tadi di mana habis terus Nabi cara menjelaskan tuh indah sekali.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 Terus pernah tak sodakokan ke fakir miskin atau ke kiai atau ke pondok satu juta. Itu yang mesti masih. Karena kadung di luar kekuasaan kita. Kadung lillahi ta'ala. Justru yang masih itu yang potensi nanti untuk hal-hal yang kurang positif. Semenjak itu orang sodakok itu begitu entengnya. Karena itu yang masih. Ya tapi tentu syaratnya yang tepat ya. Saya sekarang sering kampanye sodakok tepat. Karena misalnya sering saya itu didatangi orang kaya. saya ini punya uang bawahnya ingin ingin punya mejid biar dipakai orang Jum'atan terus saya bilang kamu ingin jadi orang baik-betul apa baik versi anda baik-betul tak ajarin mau gak tersinggung mau kalau anda bikin mejid di kampung anda mejid terbaik di dunia sekalipun yang bingung saya ahli fikih, kok bisa ke kan terjadi dua Jum'atan nanti sahnya yang mana kamu enak aja bikin mejid kamu bikin masalah baru bagi kei fikih di daerah kamu belum nanti orang terus migrasi ke masjid Anda karena lebih baik, koriknya lebih baik. Kamu membunuh masjid yang lebih tua. Itu nggak sopan sekali masjid itu sudah lebih tua kamu. Akhirnya mikir. nggak usah aku kalau gitu. Sudah apa-apa saja yang penting perintah njenengan gimana. Ya Jadi sedekah itu juga harus dibina supaya kalau orang kan bisa saja kan uang 100 juta itu untuk fakir yang miskin manfaat, ternyata untuk masjid yang sifatnya asesoris, untuk lampu yang kristal yang mahal-mahal bukan yang po, pokok.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 Tapi kalau orang tak nekuni itu, ya langsung wah, bagus-bagus untuk bangun masjid, bagus dia, gaya seni kangelan, memfakikan tadi. Itu ilmu, Jadi kalau yang tidak nekuni itu, ia tak tersiksa. Tapi yang nekuni itu pasti tersiksa, karena seperti itu tadi. Jadi saya mohon diantara cara kita dakwah secara damai itu dimulai dari Robbana Zulamna Anfusana itu di. Pakai nabi di redaksinya digenti Digenti dengan makna Supaya kita per individu Matur Allah Nah bawaannya orang mengaku Dolem mengaku salah itu kan Sudah tidak sempat mikir salahnya orang apa Lain dan dari sini Kemudian dia jadi orang yang tawaduk Yang ubudiyah yang macam-macam Sehingga Nabi itu dianggap Bukan dianggap ya pasti penjelas terbaik terus Allah meredaksikan wa ma apa saja kebaikan yang kamu sudah berikan untuk Allah sampai akhirat itu ya pasti akan kamu temukan di akhirat terus yang terakhir saya beri contoh orang peminta-minta sa'il itu Sayyid Ali Zainal Abidin kalau ada orang minta-minta terus dikasih misalnya dikasih ya 100.000 atau 50.000 atau ribu sesuai kemampuan yang memberi itu marhaban biman hamala ilal akhirah. saya terima kasih gara-gara kamu minta, uang saya jelas sudah sampai akhirat, coba kalau di rumah bisa untuk hal yang tidak positif jadi bawaannya itu, cara pandang itu rubah jadinya kalau kita ngasih uang di masjid, ngasih kiai atau ngasih fakir miskin, ya uang itu yang masih, bukan yang yang kamu berikan tuh hakikatnya yang masih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 Kemudian orang-orang fikih -orang karena ada disiplin ilmu tertentu, wakaf itu untuk sedekah yang permanen yang abadi, kemudian sedekah untuk infak. Eh, tapi itu kan itu hanya istilah-istilah dalam disiplin ilmu. Sebetulnya kalau kalau pakai ilmu yang umum, sedekah yang bisa disebut wakaf, wakaf yang bisa disebut apa? Sedekah. Karena maknanya sedekah itu wakaf. Wakaf itu apa? Qat'u uh, raqabatil malik an hadzal mal atau an E, hubungan pemilik harta ini terputus dari harta itu. Jadi misalnya saya sudah wakaf tanah ini ke masjid sudah diterima buat saya kepikiran gadaikan atau menjual sudah ada bisa sudah berhenti di situ saja hubungan saya dengan kepemilikan harta itu. Makanya disebut apa? Wakaf. Dan kalau saya wakaf berarti menunjukkan kebenaran iman saya karena sudah menafkahkan sebagian harta untuk Ta'ala alaih shodiq shodak. Makanya bahasa Arab itu gampang ya kalau shodal kaf.